Oke, okay. yang berikut ini kami bukan hanya teman melainkan saudara daratan komuniti bersama S E R A dibaca untuk anda semuanya yang satu ini kental banget dengan tembang-tembang terpopuler Indonesia di perjatuan balan. Tunggu sebentar dulu. Daratan community bergetar Daratan community bergoyang S A R A C